Kok enggak ada daunnya? Hmm. Nih, cocok. Kok, kok. Astagfirullah. Uma. Astagfirullah. Wow! Kenapa, Ra? Kenapa, Ra? I, itu itu dombanya siapa, Uma? Oh. Itu kan dombanya Abara. Wow. Tanya apa? Kata Uma, boleh dipelihara dulu di rumah. Dipelihara? Hmm. <laughs> Selamat datang di rumah Rara, Dompu. Nah, ini kenalin namanya apa? Wow. Hmm. Dompu? Iya, Dompu. Domba putih. <laughs> waduh. waduh. Gembul lucu banget. Haru. I love you, Dompul. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bermimpi. Dia diperintahkan Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya, Nabi Ismail. Hmm. Karena kepatuhan dan ketaatannya pun Mereka berdua melaksanakan perintah Allah. Oh. Nabi Ismail ikhlas untuk disembelih oh. oleh ayahnya sendiri. Aduh! Saat hendak disembelih, ternyata Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Terkejutlah Nabi Ibrahim alaihisalam. Anak tercinta yang sudah dia ikhlaskan pun Akhirnya selamat Sehat walafiat Dan mereka pun lulus dari ujian ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla hmm. Dan peristiwa ini ada dalam surat As-Safat ayat 99 sampai 111 Masya Allah Jadi sekarang setiap idul Adha Kita dianjurkan untuk berkorban ya, Uma. Hmm. -mm. Nanti kita antar Dompu ke Masjid ya, <tuh> <tuh> Dompu, terima kasih ya. Udah jadi temen Rara. Rara gak akan lupa sama Dompu. Uma bilang berkorban itu untuk Allah. Rara ikhlas kan? Hah? Huh? Rara sedih sih bisa sama Dompu, tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim waktu mau pisah sama Nabi Ismail ya? Pasti sedih juga sih Rak, tapi itulah bentuk ketaatan. Tidak ada yang dapat melebihi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh. <guluh> Jangan sedih dong, Ra. Besok kan hari raya Idul Adha. Besok kita makan-makan, bakar sate. Wah, makan-makan. Yeay. Asyik. Kita bakar sate. Iya, sate domba. Domba? Boom. Mm -hmm.